Mitra bisnis, pengetatan syarat penjualan gadget yang meliputi manual dan label dalam bahasa Indonesia, juga pengetatan impor di mana importir tidak boleh menjual langsung kepada konsumen atau retailer harus melalui distributor, diyakini akan menyebabkan terbatasnya stok barang di pasar lantaran saat ini setengah dari omset penjualan didukung oleh produk non-branded, terutama produk Tiongkok yang harganya sangat murah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Telesindo Shop, Hengki Setiawan. Pak Hengki, apa komentar Anda soal ini? Ya, sebenarnya sih mengganggu sih enggak ya. Seperti Samsung tuh Samsung aja dia sebagai importir, kita sebagai distributornya. Ini ada bagian juga untuk mengontrol handphone-handphone merek Cina, yang merek lokal, supaya diarahkan. Jadi harganya ngabatin banding mantingan semua sekarang mereka juga rugi semua ya jadi nggak sehat juga jadi harus benar-benar diarahkan jadi sehingga ya terkontrol kota sehingga secara langsung mengarahkan mereka itu harus membayar pajak atau, atau apa gitu jadi mengikut aturan-aturan kalau kita sebagai tifon sehingga nggak ada masalah ya. Menurut bapak, apakah aturan ini memang sudah urgent sekali untuk diterapkan di Indonesia? orden audien, atau audiensi audien yang ngukuh kita yang menilai itu mungkin dari ya, ya. pemerintahan aja. Prinsipnya oh, itu ya. adalah mereka mengarahkan lah semua barang impor itu harus teratur gitu. Sudahkah ada dampak pada usaha gadget sendiri, Pak? Enggak ada lah. Enggak tahu ada, ya. ada dampak. Kita kan memang membayar pajak secara teratur apa itu sebenarnya enggak ada efek itu, enggak ada efek. Kalau antisipasi, Pak, seperti apa? Sama sekali nggak ada. Malah itu lebih fair ya biar persaingannya jadi nggak ngebrot sebelah, jadi rata semua. Jadinya ikutin aturan, sama-sama pakai aturan gitu. Lalu apa yang harus difokuskan pemerintah agar penerapan aturan ini bisa berjalan dengan ideal? Ya yang penting persyaratan-persyaratan untuk mengajukan persyaratan-persyaratan itu dipermudah itu aja. Prosedur-prosedur administrasi aja. Itu aja yang kita berharap. Yang lain sih ya itu standar-standar aja. Kalau adaptasi bukan menyulitkan, adaptasi mungkin ya, ya inilah masih butuh waktu, jadi agak sedikit ini, uh, agak sedikit panjang. Demikian Presiden Direktur Telesindo Shop, Henki Setiawan. Saya Wendy Lim.